Ya, yeah. oke. Okay. Ini satu lagu request dari Syiful aja. Betul ya Mas Bram. Ini ada yang mau berkenan untuk poco-poco. Iya. -poco? Yeah. Mas Andro Akpol juga bersama Mas Eddy Sandro. Silakan untuk Mas Sandro dan Mas Eddy untuk bisa naik atas panggung. Mungkin membawa rekan rekannya. Ini satu lagu permintaan dari tuan rumah. <gifat> yang spesial saya bawakan khusus untuk hari ini ya, untuk hari ini, soalnya nggak hafal Monggo mas Sandro ke Masedi. Iya di sini boleh nyanyi bareng-bareng ya.